Assalamualaikum Syedera Lun, Berita Pagi edisi hari ini Selasa 23 Mei 2017 dibacakan oleh saya Ilham dan Rian Abdillah Gelar aksi mahasiswa UGL Bakar Fasilitas Kampus Tanah kuburan minim Pemko Banda Aceh diminta cari solusi Atlet angkat besi Aceh dipanggil ke Pelatnas Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe dan Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara. Inilah sarir berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom SRAMBI FM. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBDP di Apriyadi menyatakan bahwa Rp66 miliar dana rehab rekon untuk korban gempa PD belum masuk ke APBK PD 2017. Dana yang bersumber dari APBN itu dialokasikan untuk pembangunan 45 rumah rusak berat, 246 rumah rusak ringan, dan infrastruktur lainnya. Dari Sigli, M. Nazar melaporkan. Menurut Apriyadi, kondisi ini diakibatkan adanya beberapa persyaratan tidak lengkap. Salah satu persyaratan dimaksud adalah surat dari Bupati menyangkut rumah rusak dan infrastruktur Menurutnya jika persyaratan tersebut telah lengkap Maka pemerintah pusat akan mentransfer dana RR berstatus hibah itu ke APBKPD Dana tersebut diperkirakan akan cair akhir bulan ini PMKPD sendiri menargetkan pada Juli nanti sudah mengirimkan bantuan ke masing-masing rekening korban gempa Dan pada bulan dimaksud rumah untuk korban gempa sudah mulai dibangun Kederaan aksi unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa Universitas Gunung Loser Kutacane berujung ricuh. Aksi yang berlangsung di Kompleks pelajar Babu Salam ini mengakibatkan gedung auditorium kampus tersebut terbakar. Dari Kutacane, Asnawi Luwi melaporkan. Mahasiswa dilaporkan berlaku anarkis dengan membakar kursi, kuliah, dan melempari kaca aula. Peristiwa itu pun mengakibatkan gedung terbakar. Api sempat dipadamkan, namun dengan cepat menjalar ke plafon sehingga gedung tak terselamatkan. Aksi unjuk rasa ini sendiri sebelumnya menyuarakan transparasi dana hibah untuk kampus tersebut. Shirolun, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler tahap kedua dibuka mulai Senin kemarin hingga Jumat 2 Juni mendatang. Sebelumnya saat pelunasan tahap pertama ditutup, kota Haji Aceh masih tersisa 419 jamaah. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Diharapkan sisa kuota tersebut dapat terisi semua pada tahap 2 ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, M. Daud Pakeh, pelunasan tahap kedua ini akan diberikan kepada jamaah haji diantaranya dengan kategori gagal sistem pada pelunasan tahap pertama. Jamaah yang pernah berhaji dan masuk kuota keberangkatan tahun berjalan. Sementara itu jika setelah pelunasan tahap kedua, kuota haji reguler Provinsi Aceh masih tersisa, maka pengisian kuota akan dilakukan dengan memasukkan jamaah haji cadangan yang telah melunasi pada tahap pertama sesuai dengan jumlah kuota yang ada Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM aksi pengrusakan dilakukan sekelompok warga Desa pulau, Kecamatan Kuala Pasir Nagan Raya terhadap kantor kecil Senin siang Akibatnya, sejumlah peralatan kantor seperti meja, kursi, pintu, serta kaca jendela kantor ikut rusak. Dari Sukamakmu, Deddy Iskandar melaporkan. Aksi anarkis itu diduga kuat terkait penolakan pemindahan pelayanan administrasi desa dari desa Pulo yang selama ini berada di kawasan Padang Rubek, kecamatan Kuala Pesisir, ke lokasi administrasi baru di desa Kuala Trang yang berjarak sekitar 6 km. Warga yang tak terima dengan keputusan tersebut langsung mendatangi kantor dan merusak sejumlah fasilitas. Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi menyebut kasus perusakan itu sudah diselesaikan secara musyawarah di tingkat desa. Syerulun pemerintah Kota Banda Aceh diminta berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait krisis lahan kuburan di Kota Banda Aceh. Ketiadaan lahan untuk kegiatan perkuburan warga membuat beberapa pemerintah gampung di Banda Aceh harus membeli tanah di wilayah Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Anggota Komisi C DPRK Aceh Zulfikar Abdullah mengatakan, kendala saat membeli lahan di Aceh Besar adalah warga sempat enggan melepas tanahnya, karenanya Pemko Banda Aceh dinilai perlu memfasilitasinya. Sebaliknya jika terus dibiarkan, masalah ini dikhawatirkan berefek panjang pada penanganan Farduh Hifayah di Banda Aceh. Zulfikar menambahkan selain susahnya mendapatkan lahan, masyarakat juga kesulitan dalam penganggaran untuk pembelian lahan karena dana gampung tidak boleh digunakan untuk pembelian tanah kuburan. Selama ini pembelian tanah kuburan dilakukan dengan cara swadaya. Ini menjadi tantangan besar karena butuh waktu sangat lama agar dana itu bisa terkumpul. Shorlon atlet angkat besi putri asal Aceh Nurul Akmal dipanggil untuk masuk training center pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Guna persiapan ke SEA Games 2017 maupun ASEAN Games 2018 Jakarta-Palembang. Pemanggilan ini setelah ia berhasil merebut medali perak di Islamic Solidarity Games 2017 di Baku, Azerbaijan. Dari Banda Aceh, M. Hadi melaporkan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Angkat Besi Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia Aceh, T. Rayuan Sukma mengatakan pihaknya sudah dihubungi terkait pemanggilan atlet binaannya itu. Hanya saja PABBSI Aceh minta kepastian status terkait hak dan pendapatan nurul supaya sama dengan atlet-atlet yang sudah TC terlebih dahulu. Sebelumnya dalam event yang digelar sejak 12 hingga 22 Mei di, di Azerbaijan, Indonesia hanya mampu meraih posisi ke-8 dari 41 negara peserta dengan raihan 6 emas, 29 perak, dan 23 perunggu. Posisi puncak menjadi milik tuan rumah Azerbaijan dengan raihan 75 emas, 50 perak, dan 37 perunggu. Siorlon, siswa sekolah menengah kejuruan yang menjadi duta Aceh ke Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional berhasil meraih lima gelar juara. Dalam event yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah ini, catatan keberhasilan wakil Aceh sedikit menurun. Dari Banda Aceh, M. Nasir Yusuf melaporkan. Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Muslim Yakub mengatakan perolehan medali di event tingkat nasional memang sudah menjadi tradisi siswa SMK Aceh. Hanya saja, kali ini medali yang diperoleh sedikit menurun. Hal ini diklaimnya akibat perubahan sistem penilaian dan penetapan juara. Meski demikian, pemerintah Aceh akan tetap memberikan apresiasi terhadap prestasi yang dipersembahkan Duta Aceh di event nasional ini. 5 wakil tanah rencong yang mengharumkan nama Aceh di event nasional itu, diantaranya menyumbang emas dan 3 menyumbang medali perunggu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 23 Mei 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami at Serambi FM. Sederhalun, wassalam.